アンジュ。 こう。 Guys, Jadi kalau kalian pengen tahu Aku beli mic yang biasanya aku pakai Buat video itu dimana Ini micnya Ya itu aku biasanya beli di Tokopedia Dan disitu harganya tuh murah-murah banget Dan ini aku belinya di Tokopedia Harganya cuma 1 5 0 ribu. Kalian kalau pengen beli Kalian juga bisa cek langsung di Tokopedia Disitu pemesanannya Cepat sampai dan kalian jangan khawatir ya Barangnya tuh bagus-bagus banget dan kalian jangan lupa beli di toko p e d i a cuman 150 ribu oke、okay?